Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Alhamdulillahilahimahduhu wa nasta'inu. Alastakfihi wa nastaqfidu. Maulawiyullah mencuri angkut Wa min sayyati amali. Mau yang di Allahu kalim dzillah. Wama yudil mala hadi alah. Rasul Allahi laa illa Allah wa Huwa ala sharikilah. An Na sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ma'asalli wa salimu barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin Ma'asallaitahu salam to'abarakat ala Sayyidina Ibrahim Ma'ala adik Sayyidina Ibrahim Allah alamin -al ayin nakah Nabi Timahid Allah Inti dari diktat ini malam Adalah masalah yang amat penting kita ketahui. Begitu penting Sampai kita harus Membuatnya begitu rinci Dan bersambung Karena banyak daripada kita konsumen belum mengetahui Dasar atau sistem pendidikan Islam Apalagi membuat semacam studi perbandingan Dengan cara dan kaidah-kaidah pendidikan lain-lain umat karena hal itu memerlukan buku-buku bacaan dan bahan-bahan yang lengkap maka walaupun tidak sempurna saya kira cukup kalau kita sudah bisa membuat ancar-ancar perbandingan antara yang dimaulkan oleh Islam dengan lain-lain cara Golongan-golongan lain Dalam segala bidang Dalam segala yang digerakkan oleh tangan dan lidah kita Kita berbeda dengan mereka Sebab asas dan intinya berbeda Karena itu berbedalah tingkah laku kita Dengan tingkah laku mereka Berbedalah pula niat kita dengan niat mereka tujuan kita dan tujuan islam dalam segala bidang tetapi setelah kita mengetahui akan sesuatu maka kita mempunyai kewajiban yang kedua yaitu mengusahakan pengujudannya jadi kita harus mengetahui dan mengetahui sedalam-dalamnya tanpa syak dan ragu. Ada orang mengetahui tetapi tidak sempurna. Orang itu tidak bisa kita ajak untuk mewujudkan apa yang dia ketahui. Sebab dia tidak dalang pengetahuannya. Atau kalau mewujudkan sesuatu yang pernah dia ketahui, maka pengujudannya tidak cocok. Itu kesalahan. Kesalahan Pihak yang bersangkutan itu Karena tidak memperdalam Inilah sebabnya ada Ilmul yaqin Kita harus mengetahui sesuatu secara yakin Kalau kita sudah yakini sesuatu Jangan menunggu orang lain Kerjakan Dan itulah muslim Sebab Anda dengan begini Menyerah kepada Allah Tidak menunggu orang lain sebab so, kita tidak mengelak, tidak mewujudkan apa yang kita ketahui kita dipertanggungjawabkan hari kiamat malah sahibuzubat dalam kitab zubat Ibn Ruslan berkata walimun Wa bi ilmihi la yamalan mu'adzab min qabl 'uqbatil wasal orang alim orang yang mengetahui yang tidak mengamalkan ilmunya Orang itu disiksa nanti di hari kiamat Sebelum penyembah berhala Sebab kemungkinan orang yang menyebab berhala ini tidak mengerti Tapi orang alim yang sudah mengetahui Tidak mengamalkan Jelas dosanya besar Dalam hal ini kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri Berapa banyak masalah yang kita sudah mengetahui tapi tidak kita amalkan Dan Dengan jawaban itulah Kami tautkan Dengan kemunduran umat Islam Sebab Islam Memajukan, tidak memundurkan Islam meningkatkan Tidak Menurunkan derajat umat Islam Jadi kalau ada umat Islam Tidak bertingkat, tidak meningkat Tidak nanjahkan ilmunya, kehormatannya maka ketahuilah bahwa ada mesin-mesin yang sering dalam umat itu ada onderdeel-onderdeel on yang rusak, yang atau tidak bekerja, tidak rusak tapi tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak membawa manfaat lantas apa? ya terang, kita harus mengetahui kemudian meyakini kemudian mendemonstrasikan apa yang kita yakini tadi. Jadi mengamalkan, memberikan contoh inilah Islam. Maaf, saya akan kembali pada satu masalah yang saya sudah ulangi berpuluh kali. Mudah-mudahan saudara tidak bosan. Kita semua mengetahui bahwa rokok itu berbahaya. Siapa di antara kita yang tidak mengetahui? Aynul yakin sudah. Tiap yang merokok batuk Yang merokok menuliskan duit Yang merokok kena itu kena ini Akhirnya ada Riwayat dari Ijmaknya kaum dokter mengatakan Rokok membawa kanker dan sebagainya Tetapi yang bisa meninggalkan rokok Karena pengetahuannya ini Sedikit sekali Saudara-saudara, hal ini Perlu kita pikirkan bersama Apa sebab orang mengatakan sekarang Kita tahu bahwa ini walim Salah Membiarkan kesalahan Adalah lebih jahat dari kesalahan itu Sebab Membiarkan kesalahan Membiarkan kebaliman Akan membawa satu akibat Bahwa walim ini lebih merata dan itu suatu kesalahan yang double Karena itu Pengajian kita ini bertujuan begitu Meningkatkan umat Tetapi sayang Masih kita sekali lagi banyak melihat teman-teman Yang telah mengetahui sesuatu Tetapi tidak meyakininya Kalau meyakininya masih Maju mundur untuk menindakkannya mungkin karena takut mungkin karena acuh, tak acuh malas, alpa bisa saja seorang anak di sekolah itu kalau anda tanya kenapa anda bolos dia tidak bisa jawab kalau dia bilang ya, bolos itu harus tidak berani dia bicara begitu, dia tahu membolos itu tidak benar dia bolos, tidak hadir, dan dia tahu bahwa ini salah mahsyara muslimin mudah-mudahan kita tidak sampai termasuk dalam lingkaran orang-orang yang demikian itu. Lagi pula ada tafsiran menyembunyikan kesaksian bahwa ini benar. Jadi kalau saya katakan bahwa ini benar, kemudian saya tidak mengerjakan. Konsekuensi dari itu berarti secara tidak langsung saya menyembunyikan kesaksian saya bahwa ini barang benar. Sedangkan Allah melarang Qul la taqtumusy-syahadah jangan kamu sembunyikan kesaksian kesaksianmu waman yaktumha fa innahu 'adzimun qalbu barang siapa yang menyembunyikannya maka dosalah hatinya jadi kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah saya saksi ya Allah Bahawa tiada tuhan melainkan engkau itu bukan cuma ini saja yang kita bicarakan tentu saja dengan konsekuensinya dengan serba serbi yang dibawa oleh Islam. Jadi kalau saya menyembunyikan ajaran Islam atau tidak mengamalkannya berarti kita ikut memendemnya bersama lawan-lawan Islam yang berusaha siang malam untuk melenyapkan Islam dengan ditanamnya di bumi Indonesia supaya tidak terbit dan tidak timbul serta tidak bersemen tunas lagi. Jadi kita secara tidak langsung sudah bekerja sama dengan lawan-lawan Islam. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang terhormat. Di samping kita harus mengetahui Islam dari rukun-rukunnya, hukum-hukumnya. Di samping kita harus mengetahui berapa fardu hubu berapa rukun-rukun sholat apa sebab Allah mengharamkan minuman keras apa hukumnya orang lelaki memakai kalung misalnya apa hukumnya kita dilarang memakai pakaian yang landung sampai ke tanah dan seribu satu masalah fikir, syariat seperti itu juga kita diharuskan mengetahui apa taktik lawan untuk mengganjangkan anda Apa siasat Yang harus saudara buat Melawan Membendung taktik Lawan mengubur Islam anda itu Wajib Seperti furuk Sobat artinya saudara mengetahui furukul bubuk Lawan melanda anda Tidak bisa bubuk sama sekali Apalagi sholat Jadi Mala yatimul wajibu in labihi Bahawa wajib Yang sesuatu kewajiban Tidak bisa ditegakkan kecuali Dengan salah satu Maka satu itu juga wajib Jadi kita harus mengerti Apa yang dijalankan oleh lawan Kita sekarang Kalau saya katakan dengan kata-kata Yang jelas bahwa kita ini Diserbu Serbu ideologi Maka itu sebenarnya tidak melebih-lebihkan dan bukan politik, itu kenyataan kalau ada orang mengatakan ini politik, terserah tapi nyata kita punya akidat, dirongrong diserbu, dari segala jurusan kita punya adat istiadat, diserbu, dirongrong dari segala jurusan kita punya syariat, diputer balik, diusahakan supaya tidak berjalan sehingga orang muslimah boleh boleh kawin dengan orang majusi misalnya itu usaha mereka berjalan begitu itu rongrongan terhadap apa? terhadap syariat kita sebab syariat kita ada nas kalau sudah ada nas itu dianggap rongrongan itu namanya serbuan di bidang hukum tapi serbuan di bidang ideologi serbuan di bidang adat istiadat itu juga perlu kita atasi kita semua harus bekerja menepati janji Wanusuki, Wan Mahyaya, Wan Mamati, Lela, Kapelalan. Kita harus menepati kesanggupan kita bekerja, kesanggupan kita beramal soleh karena Allah. Untuk apa? Untuk mewujudkan pengertian kita itu bahawa ini benar dan benar harus tegak dan tegak harus di tangan saya dari tangan saya. Anda juga mesti mengatakan Tegaknya kebenaran itu harus melalui saya Dan kita semua bertanggung jawab Maka tegaklah kebenaran itu Kalau ada orang bilang kebenaran harus berwujud Tapi tidak di tangan saya Biar orang lain saja Itu kebenaran tidak akan muncul Saudara-saudara Juga dalam diktat ini Saya sebutkan uh, Studi perbandingan Antara pendidikan anak dalam Islam dengan sistem pendidikan yang kita lihat dari dunia barat seperti dewasa ini itu juga penting sebab pendidikan berarti mengatur hidupnya tunas dan langgengnya ideologi tunas-tunas kita itu seperti yang kita bicarakan pada malam kemis yang baru lalu kalau kita alfa sebentar saja maka tunas-tunas muslim sudah tidak berideologi Islam. Sebentar saja lenyap. Kalau kita alfa maka adat istiadat kita sudah lenyap, sudah tidak sudah bukan Islam lagi. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama, kita harus melawan serbuan ideologi lawan itu ada juga bersifat mempertahankan kita punya ideologi tidak melawan dengan fisik kalau kita syarat-syaratnya tidak lengkap tidak situasi, tidak mengizinkan tapi cukup dengan berbuat sesuatu yang membendung serbuan ideologi itu khususnya dalam masalah-masalah akoit dan metafisika sekarang masalah akuit ini menjadi soal Sampai ada orang bicarakan sekarang Orang ini apa Masih akan ada hidup lagi Sesudah hidup ini Jadi anak-anak di SMP, SMA misalnya Kalau mendapat masalah seperti ini Apa kamu Percaya bahwa kalau kamu mati Nanti sudah mati pakai bangun lagi Mengapa orang di dunia kok gak pernah bangun Kalau mati Coba tinggalkan itu orang mati 100 tahun di atas tanah sampai jadi tulang sampai tulangnya habis kan tidak bangun lagi. Jadi kamu punya kepercayaan bangun lagi itu bagaimana? Apa dasarnya? Apa ilmiahnya ini? Ini rong-rongan di bidang akidah. Kalau anak itu tidak kita bekali dengan jawaban-jawaban yang positif yang ilmiah yang akli ya. maka itu anak lama punya lama di rongrong, akhirnya dia sudah tidak percaya lagi. Iya benar, mustahil omismati tapi urip mana gue opo caranya. Dan dengan demikian maka kafirlah orang itu, kafirlah anak itu, walaupun dia masih sholat lima waktu, sebab al imanu billah wal yaumil akhir tiang dua tiang. Jadi iman billah itu nanti dengan Malaikatnya, kitabnya, rasulnya kutubnya semua Kemudian Wabil yaumil akhir Kalau tidak beriman kepada hari kiamat Hari kebangkitan Maka dia tidak muslim Sekarang ini di mana, -mana dirong-rong Apa dalil ilmiah Kalau Kamu bawa hadis Wallahi latemutunna kamatanamun Itu kita tidak percaya bawakan dalil akliah, ilmiah semua masalah metafisika akan diilmiahkan sekarang jadi kita sekarang ini harus lebih ngotot memberi kepada anak-anak muda kita ini khususnya yang sudah kita serahkan pada sekolah-sekolah umum nah harus kita bekali dia bahan-bahan ilmiah di dalam aqo'id barang-barang ilmiah di dalam bidang syariat, dan ilmiah di dalam akhlak dan adat istiadat maka itu saya bilang ilmiah harus diterima diserah terimakan kepada anak-anak di waktu ia masih ada bersama kita dalam pengajian-pengajian seperti ini atau dalam surat-surat atau dalam tulis-tulisan atau dalam majalah atau dalam apa saja pokok itu anak mengerti jadi Islam itu sudah all round sudah meliputi segala tidak ada ruang sebesar semut melainkan sudah ditutup oleh ajaran Islam. Sekarang saudara misalnya bicara tentang pandu pramuka, bagaimana hukum Islam tentang pramuka? Bagaimana nanti orang-orang Barat sendiri tentang pramuka? Itu perlu saudara baca buku-buku tentang hal itu. Soai pramuka yang ada umat Islamnya tidak gagal. Soai pramuka. Tidak nyeret ke sana, nyeret ke situ. Tidak nyelewek. Nanti satu waktu kita bicara tentang hal itu. Itu semuanya masuk dalam bidang pendidikan. Kalau ada kebalikan dari itu, maka itu rongrongan Kita harus bertahan. Saudara-saudara, masyarakat Indonesia dulu masyarakat gotong royong. Itu Islam. Kalau ada orang mati, kita nyelawat membawa satu kilo gula, kopi, atau apa Itu saya masih ingat, saya masih kecil di kampung saya Di Ampel Sekarang tidak ada itu sudah Masyarakat di mana orang perempuan dikeluarkan begini banyak Di luar landnya, di luar tugasnya, di luar tempat-tempat yang dimaukan oleh Allah Ini sudah bukan adat istiadat kita Umat Islam Bukan kebudayaan kita Bukan ideologi kita Jadi ini akhirnya keluar Kalau keluar ini saja Sekedar keluar saya tidak menjadi soal Keluar atau Tiap, peng, tiap keluar Garis ada risiko Ada akibat Ini sebenarnya kita tidak mau Mengapa anak-anak kita sekarang tidak ada Satupun yang bisa dipertanggungjawabkan Tentang menarik teman-temannya Ke arah yang baik Mengapa anak kita jarang sekali yang kelihatan taat dan bakti kepada orang, uang, orang tuanya Sebab itu tidak ada bantuan dari luar Dan kita juga tidak memupuk ke situ Sudah jadi kerusakan Jadi sekolah-sekolah tidak membantu membawa itu Jadi budi pekerti itu sudah tidak dijadikan satu mata pelajaran pokok nanti budi pekerti akhirnya pergi ke sana pergi ke sini, yang penting sudah tidak ada lagi, budi pekerti terhadap orang tua, bakti dan itu sudah tidak ada, kalaupun ada maka dalam nyanyian-nyanyian saja ini sebetulnya merugikan masyarakat kita dan sudah terasa jadi kita harus kasihkan sama dia ilmiah kenapa kita dibangkitkan, apa dalilnya Itu satu waktu Itu anak-anak harus Dikumpulkan, diberikan ini semua Sampai mereka lega Dan puas Dengan segala dalil Dan cara Misalnya Tanda-tanda sekarang Kita tidur Kita tidak berasa apa-apa Lalu kita bangun Apa yang kamu rasakan dalam tidur tadi Seperti kamu di alam lain Alam roh itu satu gambaran kecil dari maut ilmiah siapa mau ini ini orang yang paling tidak punya pikiran pun berasa bahwa dia tidur dan kadang-kadang dia tidur dan dalam tidur itu dia terkena sesuatu misalnya ada yang tidur digigit dirobek-robek oleh macan, dikejar jatuh dari kereta api, digilas oleh kereta api dia merasa jerik menjerik Padahal orang yang lihat dia ini tidak bergerak dia diam anteng di tempatnya. Kadang-kadang dia cuma mengeluarkan suara keluhan saja. Ah, cerit-cerit ah, sedikit. Tapi sebetulnya dia ini mengalami satu musibah besar. Bangun seperti tidak ada apa-apa di alam lain. Apa yang kamu rasakan tadi? Oh iya saya jatuh dari kereta api. Saya digigit oleh singa. Saya ditikam oleh seorang. Saya dirampok waktu siang hari. Itu semua diceritakan Itu namanya Gambaran kecil dari maut Kita sekarang hidup di alam Yang sekarang ini Kalau kita sudah mati Berarti kita pindah Seperti kita pindah dari tidur ke sadar Dan dari sadar ke tidur lagi Lalu kalau ada orang tanya Apa artinya itu ngantuk Kenapa kadang-kadang orang ngantuk Ini tidak bisa ditahan Seperti juga Orang yang sudah tidak berdaya lagi Sampai banyak orang yang memegang, mengemudikan motor Sambil ngantuk dia tahan-tahan akhirnya nabrak juga Apa sebab? Sebabnya dia di dalam semacam orang sakarotel maut Orang sakarotel maut itu sudah tidak dengar apa suara Orang yang ngantuk, kalau ngantuknya betul ngantuk Tidak dengar apa orang bicara, dia dengar suara saja Tapi dia tidak bisa membedakan, ini apa maksud suara itu gambaran kecil dari sakaratul maut dan ini ilmiah dan seratus dalil lagi dalam soal begini misalnya dunia ini masih belum habis ada orang mencuri orang ini teraniaya belum terbalas polisi tidak tahu tentang hal itu atau belum bisa menangkap pembunuh dan pencuri apakah sudah lenyap orang yang mencuri sudah enak dapat curian begitu saja kalau begitu dunia ini tidak enak ditempati. Kalau gitu Tuhan ini tidak adil. Nanti mesti semua ini dikumpulkan, diadakan semacam pembalasan. Itulah yang dikatakan hari mahsyar. Banyak orang yang mengerti, sampai orang-orang ateis sendiri sekarang mengatakan bahwa dunia ini masih ada satu babak lagi. Setiap manusia di sini masih serba kekurangan. Yang ditemukan cuma ilmu-ilmu teknologi tetapi hal-hal yang lain masih belum sempurna seperti film itu masih dikatakan bersambung ada raja yang boleh tidak berani orang mengadili sampai mati ada diktator yang paling kejam merampas, membunuh puluh, puluhan juta seperti Stalin, seperti Hitler itu tidak berani orang menyentuh dia Sampai mati Apakah sudah begitu saja enak-enakan dia Memikul nyawanya 30 juta Dan terus terbang ke alam Yang di negeri antah berantah Tidak diketahui dan tidak diperhitungkan Tentu tidak Pasti akan satu waktu dia dapat Ketemu dan dipertemukan Dengan yang dianiaya Dipurkan Itu namanya yaumul jaza Dan itu yang penting kita imankan kalau ada orang mengatakan bagaimana ini dunia bisa nanti katanya di dengan suara trompet itu diketawai gitu ya. itu trompet malaikat yang mengancurkan dunia ini apakah betul itu nanti akan terjadi nah, itu kalau tidak dijawab secara ilmiah juga berat memang ya apa caranya satu suara yang bisa memecahkan ini seluruh yang ada di dunia ini ancur seperti tepung kita jawab Bahwa sekarang kemajuan ilmu teknologi di bidang suara Sudah sejak 28 tahun yang lalu Sudah ada orang violis Yang berdiri di muka satu kaca Dibunyikan satu cara laku Suara frekuensinya tertentu Pecah nih kaca Dan lebih maju lagi Akhirnya orang itu ditaruh di satu tempat Dibunyikan satu macam suara Mati seketika itu dia mati padahal suaranya tidak keras dimulai seperti orang ngambil pring dengan pring dikosok begini sering-sering dia mulai tidak enak dan akhirnya dengan frekuensi tertentu mati tidak kuat lantas sekarang ada suara yang dipakai buat mengobati baksil-baksil kanker baksil TBC jadi diputarkan satu suara dia tidak dengar diputar lalu baksil-baksil itu mati Cuma bondonya besar Makanya tidak dikeluarkan Ada suara sekarang dipakai buat ngebor sumurnya minyak Saya Minta terlalu dalam Pakai suara Yang frekuensinya ngebor terus Sampai ketemu itu minyak atau tidak ada minyak bensin. Itu bondonya juga besar Kalau suara sudah sampai ke situ Kenapa anda ragu bahwa ada satu malaikat yang memegang satu seruling atau satu serune yang diciptakan oleh Allah yang mengetahui segala macam frekuensi sehingga langit dengan langit bulan dengan bintang bertabrakan hancur sama sekali sebagai yang disebut dalam surat-surat Al-Quran itu kenapa saudara heran? tidak usah heran malah itu paling dekat dengan ilmu pengetahuan sekarang masalah amalmu nanti dicatat kenapa kamu heran sekarang orang menyadap suara saya punya suara sekarang di tip dan tip ini bisa saudara bawa ke satu lain tempat orang bisa mendengar saya ngaku atau tidak ngaku ini suara saya juga di hari kiamat suara orang di dunia sekarang tidak hilang kata ahli-ahli ilmu suara bahwa suaranya umat manusia itu berputar di ruang angkasa jadi daripada Nabi Allah Adam, Gabil, Habil Sampai sekarang ini Yang dihadapan saudara dan saudara rumah Bayi nangis Suaranya naik, berputar Di ruang angkasa Itu sekarang sudah bisa di split Bisa dibagi, diambil. Ini suaranya nanti akan ketemu Suaranya Nabi Allah Musa Suaranya Nabi Allah Muhammad Alaihi Wasallam. Itu nanti satu waktu mesti Ada tip yang bisa nyadap Suara dari atas Dan kemajuan suara tidak bertentangan dengan ilmu agama Islam Karena itu perlu sekali kita Mengerti, mengerti Menjawab masalah-masalah itu Di eh, bidang ilmiah Yang dimaukan oleh orang-orang Kaum ilmiahwan itu Karena itu saudara-saudara Menjaga anak Hari ini Memang perlu perhatian lebih Dari yang sudah-sudah dan memerlukan kita serempak sekali. Jadi anak-anak itu perlu kita ajak juga ke masjid. Perlu juga kita ajak ke tempat-tempat ta'lim dan majelis-majelis ta'lim. Perlu juga kita suruh ke sekolah, tetapi kita koreksi apa yang dia dapat dari sekolah. Kadang-kadang sekolah itu dipakai tempat anci-anci buat pengkrestenan orang-orang yang sekolah di situ. Kita harus hati-hati zaman sekarang ini dan sudah tidak usah teding aling-aling lagi, kita harus berbicara agak terus terang so, kenyataannya begitu kita kalau mengungkiri itu berarti kita mengungkiri kepentingan diri kita sendiri saudara-saudara di 99 kejeria atau 79 masehi Sebagai tahun anak-anak Jadi tahun yang lalu ini Tahun anak-anak Seminar demi seminar Telah dilakukan Untuk meningkatkan pendidikan Dan Perayaan demi perayaan Diadakan untuk menghibur Anak-anak Dalam hal ini tepat sekali Kita membuat studi perbandingan Antara cara-cara dunia Internasional seluruhnya Menghadapi anak-anak dengan Islam Islam agama kita itu tujuan pendidikan dalam Islam kita mengerti apa tujuannya landasannya dan tujuannya itu perlu kita ketahui sebab itu esensinya itu intinya kalau saudara mendidik harus mempunyai tujuan nah sekarang tujuan internasional Nanti saya akan bentangkan supaya saudara juga ikut mengetahui Pandangan Islam Tata cara pendidikan dan pengajaran terhadap seorang anak Amat berbeda sekali dengan lain-lain sistem Dan metode, metode yang ada di dunia Tujuan pokok dalam semua metode pendidikan dan pengajaran Yang dikenal manusia Adalah mempersiapkan seorang manusia baik jadi internasional itu sekarang mempunyai tujuan Kita atur seorang manusia baik Yang berbakti kepada tanah air Jadi anak yang baik yang berbakti kepada tanah air Dan yang dapat mencari nafkahnya Ini tiga unsur sebenarnya Belum cukup Sebab so, demikian ini anak, emosinya digugah, rasionya ditinggalkan. Ini menurut ahli-ahli pendidikan internasional, anak ini harus dijaga supaya dia cinta kepada tanah air. Baik, itu bagus. Tetapi, cinta kepada tanah air belum berarti cara rasional yang ia memakai cinta itu bermanfaat bisa juga cinta kepada tanah air tetapi cinta yang cintanya orang yang tidak mengerti apa itu tanah dan air dari mana kita dapat tanah air dan untuk kita kemanakan tanah air ini akhirnya berapai per, percintaannya kepada tanah air itu <tuh> manusia baik relatif Dasarnya baik itu mesti kita ketahui Bisa juga baik lahir Bisa juga baik <tuh> Karena dia kepingin Dianggap orang baik <tuh> Dan Yang mencari nafkahnya Itu bagus Tetapi kalau tidak diatur Bisa juga dia mencari nafkah Yang haram Ada satu perkataan mudah-mudahan saya bisa temukan penulisnya, saya ingat maksudnya, tapi saya tidak tidak ingat letterletnya dan penulisnya. Kebanyakan orang mencari nafkah ini bisa salah, bisa dengan mengambil hak orang lain, bisa juga dengan merusak kepentingan orang lain, bisa juga dengan menggoda dan mengganyang orang lain. Kalau itu merupakan alat pencarian nafkah maka salah pencarian nafkah itu. Jadi semua yang mendidik sekarang ini dan mengajar wah supaya anak saya bisa bekerja nanti dia tidak tahu bekerja itu apa kita semua kadang-kadang salah di situ. Kita bilang ya supaya kalau kita masukkan dia di sekolah supaya nanti dia bisa cari nafkah seakan-akan sekolah itu menyebabkan dia bisa mencari nafkah. Itu juga belum tentu Kalau bisa mencari nafkah Belum tentu nafkah itu nafkah yang halal Yang sempurna Bisa juga nafkah yang tidak sempurna dan tidak baik Jadi Islam tidak Islam nanti sudah akan tahu Dari mana kita mulai Ia mempersiapkan nah Tetapi Islam Menganggap persoalan pendidikan dan pengajaran Lebih jauh dari itu Ia mempersiapkan dia Menjadi khalifah Allah di bumi Jadi anak-anak itu kita terapkan ajaran dan didikan Supaya dia itu mengerti bahwa dia ini khalifatullah ul-ar' Dia ini gubernurnya Allah dutanya Allah di bumi ini Masing-masing dari kita ini harus merasakan Bahwa kita ini diangkat oleh Allah menjadi khalifah Mulai Adam, nenek kita Dan kita turun-temurun menjadi khalifah di dalam bumi ini kalau kita menjadi khalifah kita nanti akan tahu bahawa kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri kita mesti universal mesti kita mempunyai paham humanity per, eh, kemanusiaan tidak mungkin seorang khalifah atau gubernur ia hidup untuk dirinya atau keluarganya, dia mesti memikirkan kepentingan umat seluruhnya karena itu ada hadis yang mengatakan Malam ya tamma bi amrin muslimin Faleh samin hum Barang siapa ya? Tidak mementingkan umat dan persoalan umatnya Maka dia bukan daripada umat Islam Jadi dididik bahawa dia ini menjadi khalifah Ini suatu yang merangsang Fikiran itu anak perempuan atau laki-laki Untuk berbuat baik un untuk segala orang Berbuat baik lebih besar daripada yang diharapkan oleh orang tuanya Jadi kalau ini bisa berbuat untuk 20 orang Dia bisa berbuat baik untuk 100 orang Sebab dia anggap khalifah Dia punya duit Dia akan membantu sebanyak mungkin orang yang miskin dan orang yang tidak punya Dia mempunyai tempat yang luas Dia akan mengumpulkan sebanyak mungkin anak yatim Itu manusia yang dididik untuk menjadi khalifah Di bumi Kedua, dia dididik sebagai pembawa misi Allah kepada seluruh manusia. Jadi seorang muslim tidak bisa dia menganggur. Seorang muslim, dia mesti menyebarkan misinya. Misinya ini apa? Risalahnya, tugas bawaannya ini. Yaitu amanat Allah, agama Allah, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini mesti disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Ketiga, memelihara amanat dan memimpin manusia Jadi bukan untuk mencari nafkahnya saja Tetapi lebih dari itu, memimpin umat manusia Itu tujuan pokok dari agama Islam dalam mendidik anak Apa buktinya ini? Buktinya Al-Quran Buktinya ini kita temukan dalam Al-Quran dalam alinea pertama yaitu mewujudkan jiwa Islam yang hidup, tidak terjangkit kedengkian, untuk itu Islam mengajarkan membangun jiwa dan perasaannya. Jadi perasaan seorang itu dibangkitkan. Pertama, Al-Qur'an menganggap bahwa perasaan seorang manusia ini harus dibangkitkan bahwa dia ini hamba Allah. Dia ini makhluk yang lemah. Dia ini tetap memerlukan Allah. Karena itu di dalam Al-Qur'an pertama-tama digambarkan siapa dia. Kamu ini daripada air yang tidak berharga. Kamu ini dari tanah. Kamu ini ciptaanku. Kamu ini dhaif wa khuliqal insanu dhaifan. Kamu ini miskin. Antumul fuqara'u ila Allah wallahuul ghani. Dididik itu sampai perasaannya dia ini bahwa dia ini manusia yang akan selalu membutuhkan Allah. Kalau sudah sampai di situ, maka dia akan tetap asor mutawakhe, tapi dengan pengertian bahwa dia harus membutuhkan Allah. Dan dia akan mengganyang sesamanya yang congkak yang mau menjadi Allah سبحانه و تعالى kedua di dunia ini. Dan dia tidak maukan itu? Dia mau manusia ini seperti dia. Dia sudah kenal kepada Allah. Perasaannya itu perasaan lubu dia Jadi kalau dia melakukan sholat Itu sholatnya dimengerti Kepada siapa dia sujud Dan untuk apa dia sujud Dan kemana dia sesudah sujud ini Apa hasilnya dia sujud dan rokok Dan sebagainya Begitu Jadi pertama Membangun jiwa dan perasaannya A. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dua taat kepada ulil amri artinya penguasa yang menjalankan syariat Allah sebab dia tadi cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah jadi kalau ada penguasa yang menjalankan syariat Allah pasti kita cintai pasti kita taati sebab dia taat kepada Allah dan yang siapa dan kepada siapa saja yang membawa perintah Allah dia akan taat tetap Ketiga, bakti kepada kedua orang tua Sebab manusia yang paling banyak kita gauli adalah Kedua orang tua kita sendiri Kalau kita tidak dilatih dan tidak dididik Untuk berbuat baik kepada dua manusia yang paling banyak bergaul dengan kita Maka dengan orang lain kita pasti akan lebih gagal Pasti kita tidak bisa berbuat baik Tidak bisa berkelakuan baik kepada kedua manusia yang melahirkan kita Dan yang Paling banyak bergaul dengan kita Kita tidak bisa berbuat baik Maka Dengan lain manusia Kita akan lebih lebih sulit Untuk berbuat baik Dan kalau kita dengan orang lain Tidak bisa berbuat baik Berarti kita sudah tidak ada Harapan lagi bisa bergaul Dengan manusia sesama kita Keempat Rahmah dan belas kasihan Ini anak di dalam Islam Dididik Rahmah Tidak dibuat sesuatu Cara untuk dia menjadi Seorang kejam Rahmah sampai kepada hayawan Sampai kepada eh, Apa namanya Makhluk-makhluk yang kecil Sampai kepada Binatang-binatang Dia harus di, Ditanam rasa cinta Dan kasih dan belas kasihan kepada itu. Contoh-contohnya dalam hadis-hadis telah diberikan. Betapa orang yang memberi makan kepada manut binatang yang atau hewan yang sedang haus, memberi minum kepada binatang yang haus, memberi makan kepada binatang yang lapar, ini pahalanya besar di sisi Allah, sampai dosanya diampuni oleh Allah. Itu berarti apalagi kalau itu anak yatim, manusia seperti engkau. Jadi dia sudah bisa mengira-ngira dalam memberi dan menyalurkan rasa rahmat dan belas kasihnya ini kepada orang lain Ke kelima, kasih sayang mahabbah Nabi SAW bersabda afdolul zikri la ilaha illallah wa afdolul a'mal alhubbu filah paling baiknya ucapan adalah la ilaha illallah dan paling baiknya, paling afdolnya, paling utamanya perbuatan adalah saling kasih mengasihi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengasihi saudara dan saudara mengasihi saya. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan kepartean, bukan untuk kepentingan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan sama dalam ideologi, dalam aqidah, dalam sholat dan lain-lain. Ini afdalul so kalau di embedkan dengan yang lain, kalau dah ada lain ini sudah tidak berkasih kasihan dan tidak bersayang sayangan. Ada teman-teman berkasih sayang karena partai, lalu partainya bubar sudah tidak ada hubungan lagi. Sebab so, yang mengikat hubungan itu ke partai, <tuh> habis partai habis sayang habis kasih. bahkan di dalam partai juga bisa cekcok. tapi kalau hubungan karena Allah, sayang sayang menyayangi karena Allah itu itu satu perbuatan yang paling tinggi nilainya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu sayang kepada temanmu, katakan padanya, terangkan. Wahai temanku, aku sekarang ini merasa sayang kepadamu karena Allah. Dan dia harus membalas sebagai berikut. Mudah-mudahan Allah menyayangi engkau sebagaimana engkau menyayangi aku. Ini uhibbu. Yang satu mengatakan, ahbab ahabakallahu kama ahbabdani. Sebab so, ini pernyataan sebagai ekran. Ini yang membawa akibat yang baik. Dalam hubungan mesra antara sesama muslim. Dan ini harus dididikkan sejak kecil itu anak. Jadi anak dengan temannya tidak boleh kita lihat mereka berkelahi. Apalagi kalau kita anak dua berkelahi, kita mengikut belah anak kita. Jadi kita bela anak kita. Berkelahi sama tetangga untuk meng meng mengikuti... Emosi anak kita, ini artinya kita menjadi kembali menjadi kecil seperti anak dan melempar jauh aturan dan ajaran Islam. Jadi kalau ada anak kita berkelahi dengan anak tetangga, maka anak kita kita tarik, anak tetangga kita tarik, kita suruh bersalaman, berjabat jabatan. Sudah, sudah jangan berkelahi, kita akorkan, nah kita nasihati, kamu ini sedulur, kamu tidak boleh berkelahi maka itu anak-anak lama-lama terdidik atas dasar itu yang keenam saling hormat menghormati di dunia ini manusia memang suka dan merasa perlu dihormati seperti mana e, semua orang diantara kita yang merasakan hal itu jadi kalau anda dihina orang anda tidak senang sudah wajar lukis karena itu dia atau anak kita ini harus kita didik dia bisa menghormat orang lain Jadi kita nanti bisa saling hormat menghormati Sebab kalau kita menghormat orang lain Orang merasa berkewajiban atau setidak-tidaknya merasa pantas menghormat kita kembali Bagaimana menghormat orang lain? Menghormat orang lain artinya jangan membentak dia mengambil hatinya dengan cara-cara yang wajar, yang biasa dia datang kita bangun berdiri dari tempat duduk sambil mengucapkan selamat datang ahlan Musa Allah, mari silahkan duduk dan sebagainya kalau ini bisa kita lakukan sudah minimum kita melaksanakan hormat kepada orang lain dan dia pun nanti akan berbuat begitu gotong royong yang ketujuh, gotong royong Artinya bantu membantu, apalagi di saat seperti sekarang ini, di mana tidak semuanya orang berhasil dalam pencariannya, tidak semua orang gampang mendapat e, pencarian, maka gotong royong di saat seperti sekarang ini lebih penting dan lebih wajib daripada saat-saat sebelumnya hari ini. Karena itu, saudara-saudara kita harus gotong royong, bantu membantu. Khususnya kepada kaum bu'abak Kita semua Yang ke delapan Rasa harga diri Rasa harga diri itu mesti dididikkan Kepada anak Itu namanya mempunyai kepribadian Anak sampai mempunyai Kepribadian Jadi harga diri Kita tanamkan kepada anak Sampai dia mempunyai rasa kepribadian Artinya dia tidak mudah Terpengaruh Dan rasa harga diri sampai dia tidak mudah minta apalagi utang. Kalau dia masih kuat, dia tidak akan utang. Kalau dia masih bisa mencari, dia tidak akan minta. Itu rasa harga diri. Kesembilan, berani. Itu dididikkan Artinya diresapkan pada anak kita masih kecil supaya dia berani mengetengahkan apa isi hati kita, eh, apa isi hatinya supaya dia tidak takut tidak ragu berbicara dan tidak dusta dan mengaku kesalahan ini satu keberanian sebab di dunia sekarang yang mengaku kesalahannya ini sudah sudah kian mengecil jumlahnya dan malah tidak ada sama sekali jarang ketemu orang mengaku dia salah jadi kita didik dia kalau kamu salah katakan saya salah Lalu kamu bisa mengutarakan minta maaf Dan orang yang dimintai maaf harus segera memberinya Dan yang ke-10 sabar Dan ini akhlak yang paling paling penting sekarang Kita kehilangan akhlak sabar Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa Sebab kesabaran adalah suatu prinsip dari Islam Karena itu Allah berfirman Inna Dhuha ma'as sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Artinya bantuan Allah itu dekat pada orang-orang yang sabar. Sabar itu ulet, sabar mengerjakan tohak, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima rizki supaya tidak kesusu, panas-panasan saja kalau punya duit, atau tidak dibuang-buang ke tempat yang tidak pantas. Itu namanya sabar. Dan sabar pula menerima waktu daripada Allah Taala waktu kemenangan, waktu kelepasan kalau dia dalam kesempitan itu memerlukan kesabaran. Orang yang tidak sabar, bisa putus asa. Kalau putus asa, sudah tidak bisa bekerja, sudah patah. Artinya dia sudah terpelanting dalam hidup bersama manusia sesamanya ini. Banyak orang gila karena dia tidak terdidik sabar asalnya dia tidak sabar lalu dia nersulo, lalu dia marah lalu dia akhirnya dia bisa gila sendiri kena penyakit was-was itu semua dapat dicapai oleh seorang anak kecuali eh, itu semua tidak dapat dicapai oleh seorang anak kecuali hanya dari Islam tanpa ajaran di atas Manusia dapat menyeleweng Betapapun pengetahuannya Ini juga perlu dibuktikan Bahwa cinta kepada Allah Seperti tadi Cinta kepada tanah air Kalau tidak dibarengi cinta kepada Allah Tidak mengerti cinta kepada Allah Itu anak bisa nyeleweng Bisa menjual tanah air Untuk kepentingannya Orang yang cinta kepada Allah Dia tidak mungkin menjadi orang individualis tidak mungkin dia menjadi akuisme. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia mesti mencintai hamba-hamba dan semua makhluk Allah. Karena itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dalam alam pendidikan anak-anak kecil menurut Islam. Sebab juga rasa harga diri kalau bukan karena Allah landasanya tidak iman gelah liomelaser anak itu bisa juga tidak menjadi baik <tuh> tidak menjadi baiknya saudara-saudara saya kira sekedar eh, komentar daripada dekat ke 10 ini saya cukupkan sampai di demikian saja mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam mengaji sambungannya ini amin ya robbal alamin sekarang waktu untuk tanya-jawab saya buka. Akan saya bacakan sebuah pertanyaan yaitu dari Saudara Ahmad Yunayi, Kauman Yusuf Bapak. Yang isi pertanyaannya, Bagaimana akan tanya hadis Soe, hadis Doib, atau lemah, dan hadis Kutsi, buat kejelasan. Berbicara tentang bab hadis ini, saudara penanya yang terhormat Memang kita memerlukan suatu e, ilmu tentang mata pelajaran hadis Yang penting kita ketahui bahawa hadis itu sudah di-split, dibagi oleh para ulama Ini hadis tingkatnya sahih, hadis ini tingkatnya hashan, hadis ini tingkatnya do'if Hadis ini bukan hadis, hadis ini mutawatir di atas semua tadi dan ada hadis qudsi, qudsi itu yang redaksinya dari Nabi tapi isinya wahyu. Seperti ya ibadi kullukum illa man hadaitu fastahduni ahtikum. Wahai hamba-hambaku, semua kamu ini sesat kecuali manusia yang aku beri petunjuk. Maka karenanya mohonlah petunjuk daripada-Ku, Aku akan beri kamu petunjuk itu. Ini Kata-katanya kata-kata Rasulullah SAW Tapi ini isinya Dari Allah, dari Wahyu Namanya hadis Qudsi Di atas hadis Qudsi itu ada ayat Yang ini yang ditatakan Quran Kata-katanya Atau redaksinya Maknanya Susunan kalimatnya Tempat ayatnya Itu semuanya dari Allah Ini perbedaan hadis qudsi dengan ayat dengan hadis-hadis yang lain secara ringkas. Kalau nanti bisa Saudara bisa baca kitab hadis atau mustalah hadis. Istilah-istilah para ahli hadis tentang masalah hadis ini. Jadi ada hadis yang dikatakan hadis sahih. Sahih ini mempunyai derajat 2 3 bagian. Hadis hasan Hasan juga ada Ali ghireh Hasan dan seterusnya dan Panjang masalahnya. Yang jelas hadis Qudsi maknanya itu hadis dari wahyu. Sebab Rasulullah SAW tidak akan bidang pada manusia, wahai hamba-hambaku. Yaitu Allah, ya ibadi, kullukum 'aarin illa man kasautu fastaksuuni aksukum. Wahai hamba-hambaku. Semua kamu ini akan telanjang Kecuali yang memohon pakaian daripada aku Maka mohonlah aku beri Inilah akhir hadis Hadis panjang daripada abjual ini Jadi jelas ya Hadis ini Silakan. Sudah Sudah saudara kata beliau Tidak ada pertanyaan lagi Dan kalau dari yang hadir juga sudah tidak ada Maka sudah waktunya kita tutup Pengajian ini dengan bersama-sama Membaca doa يا ربنا ارجع ربنا لياننا ارجع ربنا فاننا اشربنا لا نباش ربنا فانوط علينا كورة اسلي كل حاوة